Halo Bapak Adi Ya halo Ya silahkan Pak Menurut saya、e, ada dua hal utama sih Yang menyebabkan tidak tuntas-tuntas ya Pantura Yang pertama adalah memang dananya minim Karena tidak pemerintah tidak memprioritaskan infrastruktur ya Jadi dananya itu sedikit sekali Sehingga ya perbaikannya ala kadarnya menambal saja e, Jadinya e, tidak tuntas ya Tambah lagi dengan korupsi-korupsi di berbagai bidang itu membuat m a k i n sedikit budget untuk infrastruktur kita. Yang kedua adalah、eh, pantura itu menjadi、eh, urat utama untuk、eh, pengantaran barang, dimana saya dengar sendiri ketua asosiasi angkutan mengatakan bahwa mereka terpaksa m e n a m b a h beban lebih、eh, pada angkutan untuk mengefisienkan waktu di perjalanan yang sangat macet. Yang sangat パンやパンや a ン a パンやパンやパンやパ e やパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンや a i やパンや i s やパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンやパンやパ a やパンやパンやパンやパン n パンやパンやパンやパンやパンやパンやパンや a ン a n barang jadi bar jalan、uh, tidak rusak dengan beban yang berat sekali yang ditanggung pantura itu berat sekali bebannya sehingga cepat kali rusak Menurut saya itu saja、eh, Dari saya, terima kasih Halo Bapak Waluyo Ya, Sama e l t siang Pak s i l a k a n Pak、eh, Ya boleh dikatakan kalau komentar saya Ini Manusia di Indonesia itu Kebanyakan pemalas Pikir anak otor Pak Jadi ya,、eh, n gak g beres-beres gitu Kalau n gak g ada duit sih, kayaknya enggak gitu Duit banyaknya i n i k o r u p t o r Dikorupsi Ya kan sekarang lagi hot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 ...konsepnya itu di... r e n c a n a begitu... ...ini tidak berulang sama sulam... ...seperti itu kira-kira, Pak, -kira, d e m i k i a n Pak Agus, selamat sore. Ya, selamat sore, m b、yes, a k Iya, m b a k Kalau soal... ...jalur itu, jalur... ...ke Jawa itu, jalur... ...itu kita malu dengan... ...Belanda, Pak, dari... ...Dain Gelas 70. Itu kan... ...peninggalan Gelas 70-nya, cuma dengan... ...adanya... ...pemuatan yang terlalu besar-besar... ...itu menjadi... Ya seperti itu Putin, Dan menjadi proyek Daerah maupun proyek pusat Nah oleh karena itu Ya memang inilah ya Indonesia itu Mbak seperti ini Lebih Kalau soal fasilitas umum itu lebih baik Belanda, di gajah Belanda b e g Itu Itu aja Mbak Terima kasih Pak Joko Ya selamat siang Selamat sore Bapak, s i l a k a n Ya Kalau itu cuma satu sih Bu Kalau proyeknya habis Nanti ada yang gak k e b a g i a n Cuma itu aja Terima kasih Pak Andrian selamat sore, ya, sore. Silakan. Purta, Kasian, Andri, Selamat sore s i l a k a n Kalau jalannya tuh sampai buruk Nanti para pejabatnya t u tidak punya duit b e r l e b r a n ya k a s i a n dia Terima kasih Pak Andrian selamat sore s i l a k a n Ya kita pun y a banyak Pisi Semuanya pada Apa ya Kalau betonnya ada, kalah tuh yang penting. Bahannya kuat ya pakai beton tuh nggak akan ambrol. Ambrolnya、oh, a ini bukan yang payah. Ya, ya ada,、ini、jangan diroboh. i u tong a <gayanya> y a k n y a kalau bahas. n Tapi itu pakai t e beton tuh ada itu k a dari t u n g tongan. Tunggu t n g a n n y a pakai kuatnya sampai sekian nah, ini betonnya berapa, campurannya berapa. p a k a i apa d i n a m itu akan kuat. Jadi yang y a untuk ya, saya tambah bagus itu jangan ditambahkan pakai sorbetan apa sih bu? Ya terima kasih kembali Pak Andre, Pak, Pak Roger silahkan Pak Roger. Iya, jadi bu kalau mengenai teknis pasti pejabat sudah pada tahu ya. Orang di Indonesia banyak orang pintar. Cuman saya rasa lucu dan malu bu karena saya dari Papua. Di Jawa sendiri saja, j a l u r Pantura itu nggak bisa beres. Jadi itu mental-mental pejabat baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadinya kita dari Papua kita merasa lucu gitu. Jalan pusat utama, u hubung Jakarta, Ibu Kota, dan Jawa saja mereka nggak urus gitu loh. Nah jadi mentalnya itu kita dari Papua melihat bahwa sepertinya macam tidak bagus lah. Itu aja, Bu. Maka, terima kasih, Pak Roger, Pak Arifin. Iya, Ibu, saya komentar aja ya. Kalau jalan itu sebetulnya kan teknis ya. Sedangkan yang kita pelajari dulu waktu kuliah di namanya konstruksi jalan itu hanya tinggal c i t r dari teori Amerika aja. Artinya itu benar. Tetapi ya karena pengalaman yang sudah puluhan tahun itu semuanya pada dikorupsi, baik bahan, segala macam. Akhirnya...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 サブカルアパクトリッド・インドネシアにパキトゥパニャスニャアスリウィアム・マナーニアド・モグウスイマス・アラジャランダイヤ。ピザマンパキトンカニトゥティラウィオレンプラパパニャクモペル、シングアカウトン・ジャラニャハウシティ、ポワティトゥティナガ・カウトン・サブティアパ、シングアスパニャンオニトゥディダプラクトゥディーファイキスキャブサーアップ。 rasa rasanya sih tidak terlalu sulit kecuali kalau memang ada alasan bahwa supaya proyek ini terus ada ya mungkin barangkali itu jadi hal yang pertimbangan yang kurang pada tempatnya terima kasih Selamat malam Pak Heri malam Bu iya saya mau kasih pandangan ini kebetulan、hmm. saya adalah salah satu pengguna jalur Pantura ya、yes. terutama yang wilayah Barat、hmm. hampir setiap minggu kita melewati jalan itu dan Memang kenyataan, setiap tahun ada aja diperbaiki、mm -hmm. Akhirnya kita sebagai pengguna jalan Kita berasumsi seolah-olah p e m e n d a s e tempat menggunakan proyek ini Untuk supaya dana bisa keluar Sehingga ya dengan kata lain kita berpikir negatif Apakah benar ini atau enggak, kita enggak tahu Tetapi kenyataannya Hampir sepanjang tahun m e m e n d a r i n jembatan Kemudian benerin jalan ini Sehingga terjadi macet yang sangat luar biasa di sana hmm, hmm, hmm, hmm. Jadi ya kita berpandangan、uh, negatif jadinya、okay. Apakah benar pemerintah memang benar-benar harus memperbaiki jalan Atau hanya s e k e d a r menggunakan、uh, nama proyek ini Proyek itu untuk bisa Macet itu bisa keluar Oke、okay, Pak Eri, kami nah, telah simpan untuk Anda Pak Ali, selamat malam Pak Halo malam Bu、uh -huh, Silahkan、uh, Bu, kalau n g g a k ada proyek Mana m ada duit untuk memasuk kantong Aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Ali